kebencian merajalela ia merasuk sanubari anak manusia orang pintar pun bisa gelap mata orang beragama tak lagi memikirkan konsekuensi perbuatannya kaidah agama yang indah ditabraknya karena kebencian yang menguasainya dalam kebencian ia menumpahkan amarah, tapi lupa bahawa oh, sesungguhnya ia hanyalah orang yang terjajah, dikuasai oleh api kebencian yang merajalela. Hasil perbuatannya sejatinya tak bisa dibanggakan, tapi orang yang dipenuhi kebencian telah gelap mata. Ia menyebut Tuhan di dalamnya. Tapi kehancuran Itu yang ditaburnya Ia menyebut demi kebenaran Tapi pelanggaran demi pelanggaran Itu yang tampak nyata Awas Jangan sampai terjajah oleh kebencian Karena ia bisa merusak Seluruh aspek kehidupan Di dalam rumah Suami dan istri Tak lagi peduli pada kata cinta Kalau kebencian sudah merajalela dua akan terpisah anak-anak tak mampu lagi menikmati cerita orang tua karena kebencian bisa membuat keluarga terpecah di kesarian kehidupan apalagi kalau tak mampu mempertahankan lingkar kecil kehidupan keluarga dalam ikatan yang begitu kuat luar biasa Bagaimana lagi dalam kepelbagaian hidup sebagai anak bangsa? Semoga kita belajar untuk menjadi bijak dan tak terjajah dari kebencian. Temukan kemerdekaan dari rasa benci yang sering kali merasuki kehidupan ini. Bersama saya Bigman Sirait.